Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Senin 2 Oktober 2017, dibacakan Ardiansyah. Seorang satpam temukan bayi di depan kantor. Mahasiswa arsitektur lukis kaos untuk rohinya. Guru honor provinsi akan diseleksi ulang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM. Doxmawe Radio Rimba Pase 90,1 FM Doxmawe Radio Lawser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inla berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM Zerlun, seorang satpam bernama Fitri Adi, 35 tahun, satpam yang bertugas di yayasan SOS Safe Children Village di Jalan Masjid Tuha, Dusun Lamkubu, Darul Imara, Aceh Besar, menemukan seorang bayi yang diletakkan di dalam keranjang baju. Bayi laki-laki yang diperkirakan berusia dua bulan itu diletakkan di depan pintu masuk yayasan tersebut. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisiti Saladin SH melalui Kapolsek Darul Imara AKP Ramblan SI mengatakan, Satpam Fitriadi yang bertugas saat itu dikejutkan dengan suara tangisan bayi yang berasal dari luar. Penasaran dengan tangisan tersebut, ia pun keluar untuk mencari tahu asal suara. Sontak saat menyeibak kain yang menutupi sebuah keranjang baju yang diletakkan di depan pintu masuk yayasan tersebut, ternyata berisikan seorang bayi. Penemuan bayi ini langsung dilaporkan kepada Kepala Yayasan SOS. Polsek Darul Imara mengungkapkan secara keseluruhan kondisi kesehatan bayi setelah dibawa dan dicek kesehatannya di rumah sakit, bayi tersebut dalam keadaan sehat. Ia menambahkan bayi laki-laki itu masih dirawat di rumah sakit meraksa dan diobservasi oleh petugas medis. Sudah dilun ratusan pemuda yang tergabung dalam himpunan mahasiswa arsitektur atau HIMARSI Fakultas Teknik Universitas Syahkuala melukis 180 kaos yang akan disumbangkan untuk rohingnya di Taman Putropang, Banda Aceh. Kegiatan bernama Warna Warni Peduli 18-2017 itu juga diikuti para mahasiswa lainnya, para siswa SMP dan SMA serta masyarakat yang mengunjungi Taman Putropang. Koordinator kegiatan Bahrawi Basri mengatakan hasil karya para peserta yang bertemakan safe rohingnya itu dilukis menggunakan cat biang warna yang sebagian besar didonasikan kepada masyarakat rohingnya. Ia juga mengatakan kegiatan di Taman Putropang tersebut merupakan hasil keuntungan dari aneka lomba yang digelar Himarsi unsia beberapa waktu lalu di Banda Aceh dan Loks Mawwe. Sementara itu, Ketua Jurusan Arsitektur unsia Dr. Insinyur Iziah MSG mengatakan semua kalangan dapat berpartisipasi dalam aksi peduli tersebut dengan bermodalkan kreativitas. Darlun Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dr. Andes Laisani MPD mengatakan jumlah guru non-PNS atau kontra SLB, SMA dan SMK sekitar 8.500 orang yang dilimpahkan 23 kabupaten kota kepada pemerintah Aceh atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Mereka rencananya akan diseleksi dan dites ulang secara online pada tahun 2018. Seleksi tes ulang guru kontrak provinsi itu dimaksudkan untuk pemenuhan standar kualitas mengajar seorang guru SLB, SMA, dan SMK yang dibutuhkan di sebuah sekolah SLB, SMA, dan SMK untuk peningkatan mutu pendidikan dan lulusan. Rencananya seleksi tes ulang guru kontrak telah disampaikan Gubernur Aceh Irwan Yusuf dalam acara resepsi peringatan hari pendidikan di Amel Convention Sabtu malam. Laisani juga mengungkapkan mulai Januari 2017 hingga saat ini, Pembayaran honor mengajar para guru kontrak non-PNS, SLB, SMA, dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang, Serang BFM. Sudarlun pemerintah kota Loksmawai gagal mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Loksmawai tahun anggaran 2016. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap LKPD Loxmawe 2016. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD itu diterima Walikota Suaidiyah di kantor BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh. Hal serupa juga pernah terjadi di tahun 2011. Pemko Loxmawe saat itu juga gagal mendapatkan WTP karena ditemukan persoalan dalam pengadaan alat kedokteran di Dinas Kesehatan Loksmawe yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Opini tersebut menurut BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Darul nelayan kemukiman Raja Tuha, Kecamatan Banyak Payit, Kabupaten Aceh Tamiang mengeluh dengan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak untuk kebutuhan bud mereka melaut. Nelayan kemukiman Raja Tuha, Hamdani mengungkapkan, Para nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kebutuhan melaut. Akhirnya mereka membeli kepada Agen dan tidak mendapatkan sekaligus melainkan dengan beberapa kali lansiran minyak solar. Kondisi ini berdampak tidak leluasannya para nelayan saat akan melaut karena tidak mudah untuk mendapatkan DBM. Nelayan saat ini berharap pemerintah serta Pertamina memberikan kemudahan BBM kepada nelayan di daerah tersebut. Garlun anggota Komisi 1 DPR Eskandar Usman Al-Farlaki, mengaku prihatin dengan hasil seleksi tes CPNS jalur SLTA sederajat di Kanwil Kemenkumham Aceh, jika melihat dari total hasil kelulusan hingga hari terakhir ujian. Oleh sebab itu, Komisi 1 saat ini menunggu laporan terkini seleksi CPNS yang dilakukan kan Wilkemen Kumham Aceh, baik tingkat S1 ataupun tingkat SLTA sederajat. Politisi partai Aceh ini juga menyebutkan bahwa pimpinan di Komisi juga telah merespon baik persoalan tersebut, bahkan saat ini Komisi 1 memang mendesakkan Wilkemen Kumham segera menyampaikan laporan dimaksud. Iskandar juga menyebutkan DPRA selaku lembaga pengawasan berharap yang lulus untuk jalur SLTA atau formasi sipir di Aceh adalah putra-putri Aceh. Ia mengaku khatir jika tingkat kelulusan ujian CAT sedikit, maka para CPNS dari provinsi lain akan diikusertakan untuk memenuhi total kelulusan CAT di Aceh guna mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Darlun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dari Komisi C Zulfikar Abdullah meminta pemerintah kota Banda Aceh serius membenahi sektor pariwisata. Hal tersebut menyambut wisatawan yang akan berkunjung saat pentas keterampilan dan seni pendidikan agama Islam tingkat nasional pada pertengahan Oktober 2017, serta sail sabang yang digelar pada November mendatang. Menurutnya Banda Aceh harus mampu memanfaatkan momentum ini karena akan banyak sekali wisatawan yang hadir ke Aceh. Banda Aceh memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dibenahi serta dikembangkan seperti wisata religi, sejarah, budaya, serta wisata tsunami. Bahkan belakangan lanjut julfikar dengan banyaknya temuan benda-benda cagar budaya menandakan bahwa kota Banda Aceh menyimpan rahasia tentang kerajaan Islam yang belum pernah diekspos secara maksimal oleh pemerintah.